Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Jumat 23 Juni 2017 dibacakan Ardian Syah. 15 unit rumah rusak diterjang angin puting beliung di Biren. Seorang pengemudi angkutan umum positif konsumsi narkoba. Arus mudik dari Banda Aceh menuju Medan tidak seramai di Pulau Jawa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Brita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lovers 94.6 FM Ajitengarang, Radio City 94.4 FM dan Radio Rimba Pase 90.1 FM Loksmawe. berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi Agen. Sudarlun sebanyak 15 unit rumah mengalami rusak berat dan ringan akibat diterjang puting beliung yang terjadi kemarin sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di sejumlah desa di Kecamatan Pedada Biren. Selain rumah, balai pengajian dan kios ikut rusak termasuk sejumlah tiang listrik tumbang ke badan jalan. Informasi yang dihimpun, sejumlah pohon kelapa tumbang diterjang puting beliung dan menimpa atap rumah warga hingga rusak. Sekitar 15 unit rumah mengalami rusak berat dan ringan bahkan puluhan batang kelapa, pohon melinjo dan lainnya tumbang ke badan jalan, begitu juga tiang listrik ikut tumbang sehingga listrik padam. Kawasan yang terkena dampak terjangaan puting beliung yaitu Desa Payatimu, Payabarat, Kampung Baru, Menasablang dan Kecamatan Pedada. Saat ini warga yang tertimpa musibah telah membersihkan halaman rumah mereka. Sementara itu Kepala Dinas Sosial mengatakan, Pihaknya sedang melakukan pendataan korban puting beliung di Kecamatan Pedada. Tim Satgana bersama Polsek Pedada serta unsur lainnya juga telah turun ke lokasi kemarin malam, namun data belum final dan perlu diverifikasi kembali ke lapangan. Sudarlun seorang pengemudi kendaraan angkutan umum positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hal tersebut terungkap setelah Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Selatan bekerjasama dengan BNN Aceh Selatan melakukan tes urin terhadap sopir dan kernet angkutan mudik lebaran di Jalan TB Ben Mahmud Tapatuan atau tepatnya di depan pos pengamanan lebaran 2017. Kasar Lantas Polres Aceh Selatan AKP Iwan Haji mengatakan dalam operasi Ramadinya Rencong 2017 pengamanan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 14 tiga38 Hijriah selain melakukan razia juga dilakukan kegiatan pemeriksaan tes urin bagi pengemudi kendaraan bermotor terutama kepada para pengemudi angkutan umum. Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan narkoba oleh para pengemudi angkutan umum dan kendaraan bermotor. Dalam razia tersebut, puluhan kendaraan yang terdiri dari truk, bus penumpang secara mendadak dihentikan oleh petugas, kemudian dilakukan tes urin oleh BNN Aceh Selatan. Adapun hasil pemeriksaan dan tes urin yang dilakukan oleh petugas BNN Aceh Selatan ditemukan satu orang pengemudi kendaraan angkutan umum positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pengemudi yang positif menggunakan sabu itu membuat surat pernyataan dan dilakukan rehabilitasi oleh BNN Aceh Selatan. Garun arus mudik dari Banda Aceh menuju Medan Sumatera Utara tidak seramai di Pulau Jawa. Untuk mengangkut pemudik yang ingin berlebaran bersama keluarga ada sekitar 500 unit bus antar provinsi yang disiapkan. Koordinator Terminal Bato Banda Aceh Herianto mengatakan pihaknya telah menyiapkan 400 hingga 500 bus untuk mengangkut pemudik. Para penumpang bus rata-rata memilih pulang kampung malam hari. Setelah buka puasa terminal mulai dipadati para pemudik. Bus di Aceh berangkat setiap saat sesuai dengan yang ditentukan perusahaan masing-masing jumlah penumpang pun melonjak drastis dari biasanya 1.500 orang, pada arus mudik lebih dari 3.000-an orang. Tiket bus ke Medan berkisar antara Rp230.000 hingga Rp430.000. Menurut Heri, puncak mudik di Aceh terjadi pada H-3 hingga H-2 lebaran. Hal ini bersamaan dengan libur pegawai negeri sipil. Hingga kemarin penumpang yang berangkat ke Medan rata-rata terangkut keseluruhan. Berlun PT Semen Indonesia Aceh tetap komitmen memfokuskan pembangunan pabrik semen di PD dengan prioritas penghijauan lingkungan hidup sekitar kompleks. Hal ini dilakukan sebagai program awal dalam menjaga kelestarian kawasan. Kepala Teknik Tambang PT SIA, E. Herwandoni, mengatakan manajemen SIA lebih memfokuskan penghijauan pada lokasi pembangunan sebelum dibangun pelabuhan yang bersisian dengan selat Malaka dan pembangunan pabrik penghijauan sebagai bentuk komitmen Semen Indonesia Group dalam menjaga lingkungan dari dampak kerusakan alam sekitar. Penghijauan dapat memberikan kenyamanan bagi keberlangsungan kesehatan lingkungan masyarakat. Herwan menambahkan pembangunan pabrik semen di lokasi yang terletak di dua kecamatan yaitu Bate dan Muara 3 tersebut membutuhkan waktu selama 2 tahun. Program awal yaitu pembangunan dermaga pelabuhan sebagai fasilitas utama untuk mobilisasi segala kebutuhan pabrik semen tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Sudarlun seorang warga negara Jerman, Walter Klaus, 48 tahun diduga hilang saat mendaki Gunung Sibayak di Kabupaten Karu, Sumatera Utara. Petugas gabungan hingga kini berupaya melakukan pencarian. Kabupaten Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Rinasari Sari Ginting mengatakan pihaknya mendapatkan laporan hilangnya warga negara Jerman itu kamis kemarin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pihak Hotel Sibaya Internasional melaporkan salah seorang tamunya yang menginap belum kembali ke kamar. Belum kembalinya warga negara Jerman itu bermula saat pihak resepsionis hotel melaporkan bahwa Walter akan mendaki Gunung Sibaya. Setelah check-in, Walter meminta peta Gunung Sibaya. Namun pada saat itu pihak resepsionis menawarkan jasa pendamping untuk penunjuk jalan, namun Walter menolaknya. Petugas gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, BPBD, Basarnas, dan masyarakat setempat hingga kini masih tengah melakukan pencarian. Sementara itu Kabit Kedaruratan Logistik BPBD Karo, Nata Nail Perangin-Angin mengatakan, petugas gabungan masih menyelusuri jalur yang mungkin dilalui warga negara Jerman tersebut. Darlun, India meluncurkan sebuah rudal yang membawa 31 satelit kecil ke luar angkasa. Beberapa satelit itu merupakan milik negara-negara Eropa yang bertujuan menjepret citra bumi dengan resolusi tinggi. Peluncuran roket pembawa puluhan satelit ini menggarisbawahi kekuatan India sebagai penyedia layanan luar angkasa berbiaya rendah. Seperti dilansir Reuters, kendaraan peluncur satelit polar meluncurkan satelit Kato -Sat 2 seberat 712 kg yang digunakan untuk keperluan observasi bumi dan 30 satelit kecil lainnya ke orbit. Roket pembawa satelit ini diluncurkan dari fasilitas peluncuran Satis Dawan Space Center di Srihari Kota, Provinsi Andara, Paradise pada Jumat pagi waktu setempat. Satelit polar merupakan sistem peluncuran roket yang dikembangkan dan dioperasikan organisasi penelitian luar angkasa India. Darlun seorang pengebom bunuh diri menewaskan setidaknya tujuh orang dalam serangan di dekat pos pemeriksaan di kota Kuita, Pakistan. Korban tewas dalam insiden hari Jumat tersebut termasuk empat orang polisi. Direktur Jenderal Kepolisian di Provinsi Baluchistan, Abdul Razak Sem, mengatakan pengeboman tampaknya meledakan sebuah mobil yang bermuatan bahan peledak. Selain menewaskan tujuh orang, ada 15 orang yang terluka dalam serangan tersebut. Tujuh jasad telah dibawa ke rumah sakit sipil di Kueta dan setidaknya lima orang dalam kondisi kritis. Empat dari tujuh korban tewas adalah polisi. Sembilan polisi lainnya juga terluka dalam serangan bom tersebut. Sementara itu, bicara pemerintah Baluchistan Anwar Haq Kakar mengatakan, ledakan bom terjadi di dekat kantor inspektur jenderal kepolisian ketika polisi menghentikan mobil pengebom untuk melakukan pemeriksaan di dekat sebuah pos pemeriksaan. Kuita berlokasi sekitar 100 km sebelah timur perbatasan dengan Afghanistan dan merupakan ibu kota Balokistan yang marak dilanda kekerasan militan. Provinsi tersebut merupakan basis sebuah gerakan separatis serta basis Taliban dan kelompok-kelompok militan lainnya. Dari Newsroom Cerami Tanjung Permais, berita malam edisi Jumat 23 Juni 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. kita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com Walaupun Twitter at Seram BFM. darun, wassalam.